Assalamualaikum Suluun berita malam medisi hari ini Rabu 18 Juli 2018 dibacakan Ardian Syah jari pra kan ke Medan siswa SMA Negeri 2 Langsa dibunuh Polrestabbes Medan tangkap 3 pemuda sigli terkait narkoba dan satu ditembak mati dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah di rangkum timyu serrum Straambi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 mempra Kejari Medan karena mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan atas nama Boy Hermansyah dalam kasus pembobolan Bank BNI SKM Medan yang merugikan negara Rp129 miliar. Rupiah. Ketua Jari Safarudin menyampaikan bahwa penerbitan SK2P oleh Kejari Medan sangat tidak logis dan cacat yuridis. Dijelaskan Safar alasan Kejari Medan mengeluarkan SK2P karena menyimpulkan dua putusan terdakwa lain, yakni Darul Azli dan Titin Indriani dengan kesimpulan di mana perumusan perbuatan korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dalam perkara ini merupakan perbuatan korupsi yang dilakukan secara bersama-sama telah memperkaya korporasi PT Bahari Dwi Kencana Lestari dan bukan memperkaya Boy Hermansyah selaku subjek hukum person yang ingkrah pada tahun 2014. Jari meminta pengadilan Negeri Medan membatalkan surat tersebut dan meminta pengadilan memerintahkan ke Jari Medan melanjutkan perkara tersebut sampai ke pengadilan. Sudarilun seorang siswa kelas 3 SMA Negeri 2 Langsa M. Fayja sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat ditemukan meninggal bersimbah darah di jalan tembak ikan kecamatan Langsa Lama. Kejadian pertama kali diketahui oleh warga sekitar yang melintas di lokasi dan selanjutnya melaporkan ke Polsek Langsa Timur. Sesaat kemudian, petugas Polsek Langsa Timur dan satreskrim Polres Langsa menuju lokasi dan selanjutnya membawa jenazah korban ke RSU di Langsa untuk dilakukan visum et repertum. Korban tewas akibat kehabisan darah dari dua tusukan benda tajam, yakni di bagian antara rusuk dan jantung sebelah kiri, dan satu tusukan lainnya di bagian perut samping sisi kanan. Darah segar terlihat berceceran di lokasi. Diduga sebelum meninggal, korban sempat merangkak hendak menuju jalan elak untuk meminta pertolongan. Sementara satu unit sepeda motor Honda Supra 125 miliknya yang selama ini sering dibawa ke sekolah Raib dan tidak berada di lokasi. Jarlun Polresta Base Medan menembak mati seorang pria asal Sigli serta menangkap dua pria lainnya dalam operasi pemberantasan. Kapolresta Base Medan Kombes Dadang Hartanto mengatakan, tersangka berinisial A ditangkap dari sebuah rumah di Jalan Setiabudi Medan pada Selasa pagi. Penangkapan diawali kecurigaan petugas atas keterlibatan A dalam penyudupan 3,5 kg sabu-sabu dari Malaysia. Dugaan ini pun dibuktikan dengan temuan barang bukti sabu-sabu 2 kg, uang Rp340.000 dan paspor atas nama tersangka dari dalam rumah tersebut. Dijelaskannya tersangka meninggal dalam perjalanan ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Sementara dua pelaku lain, SF dan ABD, ditangkap di Jalan Rakyat Medan Timur dan hingga kini masih dalam pemeriksaan. Sederlun tiga nelayan asal kecamatan Tenom dikabarkan terhempas ombak di kawasan muara Kuala Bate, Tenom, Aceh Jaya. Ketiga warga ini diketahui bernama Hasbalah, Samsudin, dan Rusli. Kejadian bermula saat ketiganya hendak melaut menggunakan boot tradisional bermesin 25 pk. Saat sedang keluar dari muara Krung, Tenom, tiba-tiba intensitas gelombang membesar hingga menyebabkan boot terbalik. Salah seorang korban Hasbalah mengaku ...jika ketiganya selamat setelah berhasil berenang menuju bibir pantai. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sudari Lun Jaksa Penuntut Umum, terdakwa calon gubernur Sulawesi Tenggara Asrun... ...menerima suap 67 miliar dari mantan Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara... ...Hasmun Hamza terkait kepentingan pilkada 2018... Asrun didakwa bersama anaknya Adriatma Dwi Putra yang juga wali kota Kendari. Jaksa Ali Fikri mengatakan suap ini diberikan agar Asrun memenangkan perusahaan Amza untuk menggarap sejumlah proyek di kota Kendari. Salah satunya pembangunan gedung DPRD kota Kendari dan pembangunan jalan bungku toko Kendari Newport. Dari jatah proyek tersebut Asrun menerima uang 4 miliar rupiah yang juga digunakan untuk kepentingan kampanye. Zdarlun, sebanyak 12 anggota tim sepak bola pemuda dan pelatihnya yang terjebak selama 2 pekan di sebuah gua terbanjiri di utara Thailand telah meninggalkan rumah sakit. Anak-anak remaja itu akan tampil secara publik untuk pertama kalinya sejak tertimpa musibah sebelum kembali ke keluarga masing-masing. 12 anak dan pelatihnya dipantau ketat di rumah sakit Chiang Rai Prana Nukro dekat perbatasan Myanmar sejak diselamatkan dari gua pada 10 Juli lalu. Misi dramatis itu merebut perhatian dunia Kepala negara, selebriti dan bintang sepak bola Di Piala Dunia Rusia mendoakan mereka Serta tim penyelamat yang berupaya membebaskannya Anak-anak itu menghilang pada 23 Juni Setelah memasuki Gua Tamluang Melalui jalur masuk kecil Yang kemudian banjir akibat hujan deras Darlon PT Pertamina Persero Berencana menjual saham asetnya Kepada pihak swasta Demi menjaga kesehatan keuangan perseroan Aksi korporasi itu telah mendapat izin dari Menteri Badan Usaha milik negara Rini Sumarno. Hal itu diketahui dari surat tertanggal 29 Juni 2018 perihal persetujuan prinsip aksi korporasi untuk mempertahankan kondisi kesehatan keuangan PT Pertamina Persero yang beredar dilengkapi tanda tangan Rini Sumarno. Persetujuan diberikan oleh Rini sebagai respon atas permintaan direksi dalam surat yang terbit 6 Juni lalu terkait permohonan izin penjualan aset. Selain itu, Kementerian BUMN juga sepakat Pertamina melakukan spin-off atau pemisahan usaha unit bisnis RI-4 Cilacap dan unit bisnis RU-5 dibalik papan ke anak perusahaan dan potensi farm in mitra di anak perusahaan tersebut yang sejalan dengan rencana Refinery Development Master Plan. Dari Newsroom Seram di Tanjung Permais, sekian berita malamnya di Sirabu 18 Juli 2018. Berita pagi Seram BFM hadir kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambfm.com. Follow juga Twitter at Seram BFM. Berlun, wassalam.